Bidra bisnis biaya logistik di Indonesia tidak kompetitif, mencapai 17% lebih tinggi dari Malaysia 8% atau Singapura 6%. Alhasil tidak bisa bersaing di level internasional. Contoh, truk barang pergi pulang Jakarta-Bandung, 75% waktunya bisa habis di tempat parkir karena proses biaya cukai, pergudangan, dan bongkar muat yang tidak efisien. Pengiriman ke luar negeri juga bisa lebih murah dari wilayah lokal. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Eksekutif JNE Johari Zain. Pak Johari, apa komentar Anda? Memang logistik ini kan memiliki biaya yang tinggi karena infrastruktur kita, negara kita belum sempurna, kemudian kualitas layanannya juga belum maksimal, akibatnya kan jadi ada resiko. Jadi dengan besarnya risiko, kemudian prosesnya makan waktu, memang itu tidak kompetitif dan itu memang jadi mahal. Negara kita, kita tahu bahwa terdiri dari pulau-pulau, secara geografisnya memang begitu. Jadi membutuhkan banyak infrastruktur di dalam transportasi untuk kelancaran perpindahan barang. Itu satu. Yang kedua, menurut saya sih dari kualitas layanan yang ada di negara kita ini juga masih rendah. Karena mungkin... Para operatornya juga cenderung berkompetisi dengan harga gitu ya. Jadi siapa yang lebih murah, ya tentunya dia merasa bisa memenangkan kompetisi. Tapi justru meninggalkan kualitas. Nah, kedepannya kita harusnya sama-sama memperhatikan ini. Kalau kualitas baik, risikonya tentu juga jadi kecil. Kalau saja infrastrukturnya itu lengkap, proses pengiriman itu jadi lebih cepat juga memang mengurangi risiko, kan gitu. Apa dampak dari tingginya biaya logistik ini, Pak? Jadi, kemungkinan kan kalau kita melihat tahun 2013, ASEAN Logistic Connectivity itu akan berlangsung, di mana untuk urusan logistik itu antar negara ASEAN itu akan terbuka. Persoalannya adalah kalau saja para operator di Indonesia atau para pemain logistik di Indonesia tidak siap dengan standarisasi yang nanti diperlakukan atau tidak biasa melayani dengan kualitas tinggi, tentunya kita akan ditinggalkan karena memang kita tidak kualifikasi untuk menangani barang-barang yang dikirimkan dari luar misalnya atau dari sini yang akan dikirimkan ke luar. Jadi memang pemain-pemain di Indonesia akan mengalami masalah yang sulit kalau tidak menyelesaikan diri dari sekarang. Menurut Bapak, Apa yang harus dibenahi untuk masalah logistik ini? Jadi dari semua pihak ya, saya pikir, terutama pemerintah, Itu tentu saja harus siap memfasilitasi misalnya dengan menyampaikan kepada para masyarakat terutama kepada para pengusaha tentang blueprint dari logistik Indonesia. Dan harus sinallah begitu. Supaya kita semua bisa jelas dan melakukan langkah-langkah antisipasi dan menyesuaikan. Misalnya diperlukan sertifikasi seperti apa yang harus dibutuhkan untuk perusahaan, -perusahaan logistik agar bisa disejajarkan dengan kualitas yang ada dari luar negeri. Asian lah misalnya. Kemudian dari para pengusaha logistik ini harus belajar meningkatkan kualitasnya dan mencari tahu pandat dunia itu seperti apa. Sehingga juga mempersiapkan diri. Kalaupun belum ditentukan sebagai peraturan misalnya. Tapi kita juga harusnya sudah memiliki kemampuan itu. Dan juga para pengguna jasa tentunya juga harusnya bisa mengapresiasi kualitas lebih baik daripada sekedar murah gitu kan. Demikian Johari Zain, saya Giri Sadewa.